Kaget. kok nguyuin apa yo? Eh, suatu hari ini gini, sampean kalau lihat kayak kanjeng sama kak kami begini, ini, ini jangan disangka ini satu-satu kemungkinan loh. Jadi orang menghormati Rasulullah menyengati Allah itu ndak ibadah mahdohnya sama seperti itu. Tapi kalau mu'amal ini kan mau amalah ini, ini boleh begini, boleh tidak begini, terbangan ya yaitu gitar bolong dok yaitu itu ya. Jadi ojonjur Ojen nyur fikiran ini boleh ketek Merasa bahwa kudu gedok atau kudu kripek Itu kenapa? Biar ada tempe Baru tempe ini dipenyat, ya itu Gitu lah Jadi, suatu hari saya ingin Dengan forum seperti ini, jamak seperti ini Kita sholawat maulid saja, itu senang aku Orang gue musik, orang gue apa-apa Ya ayyua rajuna minhu shafaatan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ashrafat salati wa taslim Ala sayyidina wa mawilina wa hamdala Ra'u fir Allahumma salli wa sallim Wah, kuwi sing paling dhuwur neng kono kuwi Pak Yai. Iki kan, iki nek nganggo saran ngang gitar kuwi lek kuwi isih keindahan-keindahan kuwi kelas Welter. Kuwi nek kelas kelas berat kuwi wah, wis ora nganggo apa-apa wis kira ah kuwi paling dhuwur nisa kira ah selawat. Selawat sing ora nganggo musik luwih apik timbang sing nganggo musik. Dadi nek nganggo musik ini ben memperkenalkan selawat nang sapa wae sing durung tahu selawatan, mulane nganggo musik kuwi mung Menggergong, gue nyebar neng dindi, ilinga lo ya tahun 1990an udah mau doang selawatan lo, bisa neng pasar keliwon dok karena neng Martapura lo, bisa simtuduran kelompok-kelompok kecil lo ya, sampai Habib Ani almarhum lo sebelumnya ya di sini sampai ke Guru Zaini Haji J, sebelum itu nggak ada apa-apa, kita menyebarkan itu kemudian kabel do selawatan so aku dijual-jual neng di ntek gitu loh. Nah suatu hari kita murnikan kembali Kita Wah tenanan ke Rasulullah menghadirkan Beliau beneran gitu ya Kapan-kapan Murni, tekop, putih-putih Kabeh, nekisong gawa Terus hati hat ini siap tenan ne, Ini kan meng-tablik meng, meng ya Ini cuma tablik memberi contoh-contoh saja Bukan bagus seperti ini Nah sekarang saya tanya dulu Ini kok nanti jambiro ya Bina ku bisa nyusun sing Nah sebenarnya saya menanyakan sampai jam berapa gue jangan nunggu ngecek singiran di penggawean sopokan gitu kan nah, sing jawab subuh gimana mesti ran di penggawean tau gue nanti anytime bapak kiai eh, bapak, bapak bapak bapak pimpinan mengintrosis saya tidak ada masalah sekarang saya kalau misalnya sekarang kan setengah sebelas nih kira-kira nganti setengah rolas nulis jam rolas oke jam rolas, okay, jam rolas. Jam, ono sengin yang jam sih, okay. Jadi kita diterok. Gue sok-sok wang-wang ini besar nafsu, tenaga kurang. Walaikarap rakarukaruan, gue bul tu kan. Gue neng, gue tunggu yo, nyur melayu. Ha? Itu kita lihat bersama-sama tinggong bareng-bareng. Yuk, nanti jam setengah rolas. Yuk setia sampai setengah rolas. Gue kira-kira kok? Okay, iki, saya okay. Kita bareng-bareng, saya gelum. Iki oke Nanti jam rolas rapopo. Gitu ya. Kita tinggong bareng-bareng. Itulah yang namanya kepemimpinan apa di dalam Islam oke okay, saya ingin nih saya minta dengan sangat mbak Novia kalau pakai untuk maju ke depan saya mungkin agak bergeser sedikit jajar mas Imam gue mudun rawo ya neng besok kirau amu loh abi ya amin ya sip Sofian masya Allah besok Alif Lamim untuk diuplek-uplek nanti mending saya minta dogusti dulu saya minta dogusti setelah itu nanti mbak Novia membawakan beberapa Gini saya mohon doa dulu. Ini pimpinan kiai kanjeng ini, ini, pimpinan kiai kanjeng namanya Pak Nefi Budianto ini ya. Nef kiai sing ngatik Nef kiai pengetok lera orasan potongan ini kan main potongan anu tadi, main potongan joss yes, kau yang ini lagi, bu TV ya, jorajojok lagi kau yang ini lagi. Raine raine raine pasar karo anu taya. Nah, beliau ini ini inovatornya Kiai Kanjeng yang menciptakan gamelan ini sehingga diundang ke seluruh dunia dan sebagaimana almarhum Pak Kiai yang dulu sekolah di Maroko, teman-teman Kiai Kanjeng ini di tahun ini di program ke Maroko, Aljazair dan beberapa tempat lain. ya. Ini gamelan sudah pergi ke negara-negara macam-macam dari Inggris sekian kali, Italia Jerman sekian kali, Finlandia, Skotlandia semacam-macam negara, apalagi Mesir, Mesir harus dihubuk-hubuk kera-kera-keraan gitu ya yang menciptakan Pak Nevi ini, nah Pak Nevi ini kemarin ibunya wafat, meninggal dunia nah, innaillahi wa innaillahi roji'un Pak Nevi ini pekerjaannya guru SMP negeri 6 Yogyakarta tadi ini karena yang seniman jadi orang juga percaya kalau identitas seniman, ustad, ngunung-ngunung juga juga percaya sing penting ini amal soleh, dudu identitas sing ngono ya. Oke. Okay. Iki malah nek didelok mburi-mburi pegaweane kuwi malah bingung kuwi. Kuwi bingung pegaweane. Mas Yoyok itu yang yang ah itu yang pake peci rada gondrong itu pegawai Puskesmas Kecamatan Sedayu. E, kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. Kalau Mas Jijit Drum Sama yang mas, yang Joko adiknya yang gitar itu Tidak pernah punya pekerjaan resmi sampai sekarang Jadi ini dulu menjadi Kiai Kanjeng Karena ketemu di Malioboro aja Ngerti Malioboro ya semua? Ngerti maknanya Malioboro? Ben Wong Solo ngerti Sidiq ya? Gue nge sekotu gu nang katon Gue ono dalan sekotu gu nang rel Gue jenenge dalan Margo Utomo Terus sekorel nganti toko terang bulan perapatan cilik kaya jenengi Malioboro Seko toko terang bulan nganti kantor pos kaya jenengi Margo Mulyo Seko kantor pos nganti keraton jenengi Jalan Panguraan Itu ide dari para sesepuh kita dulu sebelum Solo Jogja dipecah Wong urep kui kudu milih Margo utomo ya aku kudu kalau aku cilako deh mulai ini jalan pertama margo utomo supaya Kowe istiqomah di jalan yang utama sirotol Mustaqim ini kamu malioboro malioboro artinya apa? ya seperti ini warung nak bikinlah warung cara jawa apa? marungo oke okay. marungo wali dadia wali Maliyo sing Jadi dadi maliya bara. Dadi nek kowe nempo jalan utama siratal mustaqim, kowe kudu berriyadhah, bertariqat, milih ya pasoya, menghayati sesuatu secara istiqomah kaya dene para wali sing Wijendyemalioboro, naik kue lulus lemongumboro di dalam jalan Riau Toriko ini, kamu akan sampai ke Margomulyo, kamu akan mendapatkan kemuliaan kalau dalam dunia tasawuf disebut karoma. Nek nah, kwewis isa liwat karomah dengan tetap istiqomah ilallah wa rasul Maka kamu akan mendapatkan makrifat yang dalam bahasa Jawa disebut pangurhaan Kwewis ora kepencerut dunya, kwewis ora gampang dibikin nangis atau nguyu oleh dunya Merga kwewis nyangkungi dunya Kowe wes luweh merantasi luweh duri luweh ampoh timbangannya opo wes seneng dunyo. Margo kowe wes bareng-bareng Allah karu kanjeng nabi. Mulane jengit jalan panguraan. Nah naik kowe pinginnya panguraan cok oral liwat margo utomo malioboro margo mulyo akhirnya menjadi wanguraan. Mulane naik arah panguraan. Ayo dirintis melalui margo utomo. Dengan Toriko Malioboro, kemudian dengan istiqomah Margo Utoho, eh Margomulyo Supoyo Isol Pangura, anak Pangura ini wes, wes anu wes, ah wes Pam, putus pamrikso anak Jawa Solo, putus pamrikso, ini ngerasa tak teruskin, gua aku tunjuk swesu Ki Joko Buduro, anak ini caranya. <laughs> Saat ini Mbak Fia kita nyanyi bersama-sama Dugusti Dugusti ini ceritanya adalah warisan ibunya Pak Nefi Yang barusan dipanggil Allah Seminggu yang lalu belum ada Seminggu yang lalu Nah, Jadi ibunya Pak Nefi itu ketua Aisyah Ranting Di Powinatan, Gondomanan, Yogyakarta Ini seperti Muhammadiyah yang selawatan Muhammadiyah yang gelem menembang biasanya Muhammadiyah itu lagunya ibu kita Kartini karena halo-halo Bandung Ah, saya ini Alhamdulillah ibunya Pak Naif itu Muhammadiyah ini seneng selawatan padahal kalau ayahku itu ketua Muhammadiyah Jombang Timur tapi dia pendiri ikatan Seni Hadroh Solawat Jawa Timur Indonesia jadi sing muruh itu selawatan ya bapakku itu juga mau jadi orang Masyumi, orang Muhammadiyah tapi turutnya bapakku ibuku itu harus orang itu lah wis wis ora aneh-aneh sapa wae ditrima setan we nek lagi sedih kae yo ditampung yo di mesake setan-setan kene Indonesia kae jur wah mesake tenan ning Jakarta wis rano setan pun imigrasi nang Jawa Tengah karo Jawa Timur tak takoni lho kok rame-rame ning opo ah piye ning kono ngluwi aku e Ah uh, saya itu cuman menyarankan korupsi 3 miliar bol wes njupuk sak triliun. Ah <guluh> uh, wes setan do mlayu rene. Uh, ternyata sekarang imigrasi setan sudah bersikap bersifat internasional. Uh, Angger musim haji setan-setan do mlayu saka Mekah. Anggo pokoke melayu rene. Aku i podo setane dadak bandem-bandem. <guluh> jumrah niga kalau ajane koe nek jumrah kan nek mripatmu waskita kae oke okay kae ning gonte mbok-mbok sing kok bandem kae oke okay tulisan sesama setan dilarang saling melempar <tuk> ngono oh, ajane du <tuk> gustimu kiparingo paringa ing markikalerasan Katos mar kini nging menungso kang manggekan nikmatan Sanes mar kini nging menungso kang patukko lak nati. Okay, sebelum dilanjutkan saya sama Mbak Fia mau mau mau bergantian nyanyi supaya Uh, seperti titik Sandora dan Muksin. Wala okay. <laughs> oh, re re. Sanone re, re. Ya, titik Sandora dan Muksin, si Muksin gelem titik Sandora nang sing gak Aku iki. Aku nyeluk Ababagren dan Love. Eh uh, solawat itu gini kan, kan, kan, kan ini kan urusan tabligh sebenarnya. Jadi Sesuatu itu bisa kita bawa sebagai benda padat, bisa kita bawa sebagai benda cair, bisa kita bawa sebagai serbuk, bisa kita bawa sebagai udara atau gelombang. Untuk mencintai Rasulullah itu kita bawa kemana-mana dengan berbagai macam cara. Sekarang di Amerika itu yang namanya Muhammad, nama Muhammad itu sangat, sangat populer Pak Jai. Jadi orang yang menyenangkan Muhammad itu oke banget di Amerika ini. Padahal pada saat yang sama pemerintahnya itu kan ngidak-idak Islam terus-menerus. Tapi rakyatnya malah saya kiki seneng banget carosin sini katamu Hamat kui seneng jendih kui saya sama kayak kanjeng keliling Belanda itu ke sembilan belas tempat ibadah dan tiga diantaranya itu adalah gereja yang dibeli oleh orang Islam dan dijadikan masjid bahkan ada satu yang ketika kami sholat di sana dan uh, silaturahmi di sana isi kaya gereja gerejokah layurung dirubah onoseng onoseng nganggu altar imamane wong Yahudi ngono kai di mesjid iki harus mbayaing karo ndelok kae macam-macam gayahudi kaya gitu. Nyemengke kuwi. Ten Indonesia wonten mesjid ditel dadi gereja. Ah ten paten-patenan. Di sana biasa gereja-gereja dijual, ada yang jadi mall, ada yang jadi majid Saya dulu, saya dulu bantuin-bantuin beberapa pendeta di sana untuk pekerjaan-pekerjaan sosial bukan pekerjaan agama ya. Begitu saya kemarin sama Kiai Kanjeng datang ke Belanda, itu gereja yang sangat besar di daerah Amsterdam itu sudah dadi mall, Pak. Dan pendeta niki nangis-nangis nangaku aku kae. Lah piye jeneng wong jeneng renno umat ya. e? Piye wong Islam ki renno kiyaine wae umat e semono kae. Renno sing biayai masjid yo ya, mesti ono wae sing masjid mbuh piye ya, critane. wong Islam ki yo ya, suket, didak-idak kaya apa ki yo tetep urip. Ora masalah kerengan wis mesti wae kerengan wong-wong senengane kerengan. Ning ning ya bar kerengan ya mangan bareng, akhire ya besanan bareng ya ora masalah wis. Wong Islam. Oke bismillah. Bagi yang bisa kita mohon ikut bersama-sama sallallahu alaihi wasallam. <tik> Sayyidi ya Abba Bakrin Allah, Allah. Sayyidi ya Abba Bakrin Sayyidi ya Abba Bakrin Hubukum fil kiamati tukharin Ya Umar Ya Umar, ifdihi bi Umar, wa kada wa kada Syeikh Di Uthmanah, wa kada Syeikh Di Uthmanah. Maaf, ada banyak hal yang mungkin Masih asing bagi sampaian Berapa-apa, orang kudu Ketemu panganan yang biasa jadi, nek Terbiasa menemukan hal-hal yang tidak biasa Mudah-mudahan kita menjadi lebih Berpikir ijitihat, jadi ingat ini ceritanya Orang Indonesia ini dititipi Bahasa Arab kalau orang Arab, siji. Wang Arab sok -sok. Sekarang kebanyakan orang Arab Sudah tidak bisa bahasa Arab fushka. Bahkan, amin bahkan Raja Arab itu tidak bisa berbahasa Arab lebih bagus dari Kiai Takmirul Islam. Dia kalau pidato moco, mergonek sehari-hari, menganggup bahasa Arab Betawi lah, mas Arab gaul. Jadi secara resmi ketika saya sama Kiai Kanjeng eh, menemani Kongres Bahasa Arab Internasional, itu ada pernyataan resmi dari peserta Arab, tolong titip bahasa Arab kepada umat Islam Indonesia. Ini ini ini satu ya, Kie Kanjeng ketika pentas di Ismailia, itu juga karena kita banyak yang dari kontor, itu ekspresi dan komunikasi kita pakai bahasa Arab Fusca, sehingga wong-wong gubernur Ismailia itu sebelum Kie Kanjeng berakhir pentas, dia sudah naik ke panggung dan langsung memerintahkan kepada semua jajaran pendidikan, Agar besok datang ke kantor gubernuran Dari dinas pendidikan Semua pokoknya yang pejabat pendidikan disuruh datang Karena gubernurnya mengatakan Saya malu Saya orang Arab Di hadapan orang-orang Yang datang entah dari mana Yang tidak pernah hidup di Arab Tidak pernah berpendidikan di kampus-kampus Arab Tapi berbahasa Arab Lebih bau bagus Daripada kita orang-orang Mesir Yang seharusnya pintar berbahasa Arab dilalah presenter kita kan gontor ya. Mesti bahasannya apik banget. Nek aku kan ora perlu bahasa Arab, orang perlu bahasa Inggris. Karena kalau saya ini kan ngomongi, ini raca toh, ini raca toh, ini raca jangkep, ini raca jangkep. Nek di Mesir ya aku ngomongi, saya mohon maaf, saya dulu belajarnya lebih banyak bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab kurang bagus, jadi saya bahasannya dikit-dikit aja, selebihnya bahasa Inggris karena saya ngaku terus terang mereka bisa menerima dan tetap senang sama saya aku masih pas di Mesir, aku masih di Inggris, di Londo, tak wale. mohon maaf saya dulu banyak belajar di pesantren, bahasa Arab jadi bahasa Inggris saya, saya kurang bagus orang <laughs> Jawa kok ya pinter ngapus itu ya aku lakui demi kebaikan ya toh, andap asor, tapi aku ini bersikap sendok Urip ki kok sendok iway? Di sendoknya tenggirah. Di sendok iku lah. yang jupuk ngisorin, engkui sing kok jupuk nganggo sendok iku ikung katut koyak pokui katut sing. Eh? Aku takon. Kui wang coba sing duit gunungui. Di dalam bahasa Arab orang nonyan doi. Madafila Arabi nonyan doi. What is in English? Ngendai, memang orang Jawa saya ingin bisa ngangkungi, Bayangkan orang Jawa itu dititipi bahasa Arab, dititipi musik Arab suatu hari Kita lebih mampu bermusik Arab daripada orang Arab Orang Jawa, orang Solo, yang pesantren ngaji Kau yang menusak dalan-dalan yang terlecek, pinter ngaji, pinter coro Arab Yang Arab, orang siji bisa menembang Jawa ke dalam dirijiku Wong Amerika kon kon kon kaya walgina siji enek iso ora Wong Jawa iso kabeh, wong Indonesia iso kabeh karena kita ditakdirkan Tuhan untuk pada suatu hari mengalami kebangkitan dan memimpin dunia. Tinggal kamu percaya diri apa tidak karena kamu hebat, tapi kamu belum tahu kehebatan kamu dan orang-orang kamu banyak yang mulai tidak percaya kepada kehebatannya sendiri. Ini nak tak dawah gaye so nganti jam sih sih jam, jam lurun ini pokoknya inti nengin ni kau nak kita ini musik ini tadi musik ini ini musik kia ya kanjeng itu di seluruh dunia di manapun mesti menang Yun saya menang dalam tanah petik ya mesti disenangi wes festival blues melbu YAP festival jazz melbu YAP festival musik klasik Arab umi kulsuman melu YAP BW cowok belketek melu YAP Kenapa teman-teman sekalian? Nomor satu karena kita melayani, nomor dua karena kita memahami, kita mempelajari musik. Kalau musik barat itu nyansai Mbak Novia sebentar ya, setelah ini satu lagu lagi, setelah itu boleh istirahat ke belakang. Uh, tolong dirunding satu nomor, atau penonton mungkin ada yang request Mbak Via nyanyi apa? Ini nonton lagu ini Waljinah apa? Apa? Apa? Keluarga Cemara, ya oke. Okay. Uh, Nyene, nyene Pak. Conto ae, conto ae. Nek kowe isa lagu Arab, kowe isa lagu Melayu, kowe isa lagu Barat. Mergo Barat kuwi paling gampang. Kuwi ming ming semak blukar dicupuk kayune beberapa kuwi musik Barat. Ning nek kowe ming lagu pop kaya Noah kae, Noah kae. Kuwi dikonkon lagu Melayu Angel kondang ndut angel apa meneh kon Arab. Ning nek kowe wis iso Arab, iso Jawa, kuwi iso apa wae. Nek kowe wis iso qiraah, nyanyi barat gampang. Ning nek kowe iso ne nyanyi barat, kon qiraah mbok modaro nek iso. Ora iso. Karena qiraah itu merangkum seluruhnya. Wong nek wis korik, Pak begitu misalnya ana saka Mongol, ana saka Rusia, ana saka Iran, Kuwait, Indonesia, Irian Jaya, nek wis MTQ internasional nek kowe merem wis orang ngerti kowe wong endi. Karena begitu engkau memasuki Al-Qur'an yang indah, maka kamu meninggalkan sukumu, meninggalkan kebangsaanmu, kamu tauhid ila Allah menjadi puncak keindahan di muka bumi. Jadi Dadi nek wis maca Quran iki wis ora ketara wong endi wis ra ketara kuwi wong Palembang, wong Jawa, wong Sunda wis ra ketara. Ning Inggris ketok lho nek wong Sunda basa Inggris, wong Jawa bahasa Inggris ketara lho. Wong Barat bahasa Indonesia ketara lho nek wong Barat, wong Arab bahasa Indonesia ketara lho. Ning nek Quran wong diwe wis mlebu nyawiji karo Quran wis ora ono suku, ora bangsa. Karena sudah li ta'arofu dan sudah muwahhid ilallah ini contoh aja untuk supaya anda yakin dari anak-anakku, kamu sekarang umur belasan tahun kan, nanti kamu yang memimpin Indonesia, akan ada perubahan, kalau 2014 tidak jadi, 2016 akan terjadi, gue umur piro pas gue, gue siap gue tandang dari pendekar untuk merukunkan merekatkan semua umat karena kamu, kamu kuat, kamu kuat usul vie, kamu kuat, usul dine, kamu kuat ilmu sosialnya, kamu luas dan mentalnya tangguh, orang ingah ingi. orang Ya orangnya -orang hinggil lah. Pokai ojo, kau yang saking, kau tuh ya, kau tuh ya, seng tegas Gitu ya. Ya, ter, salah satu bentuk ketangguhanmu adalah di sini kamu tidak bisa masuk UNS loh, tidak ikut ujian nasional tak? Panirah keirip, berani tak? Berani enggak? Saya tidak pernah ikut ujian apa-apa, dan saya lulus SMA itu alasannya security, alasan keamanan. Guru-guru berunding, anak ini diluluskan saja daripada kita tidak aman satu tahun lagi. Maka saya lulus. Ini ngoconjur kok tiru nih sisi gila. Artinya, kowe tanya nih, siapa peng, penganggur terbanyak itu? Ide, ah, penganggur terbanyak itu sopo, pi cara nih takuan dia. Ya. Gini wes gini penganggur terbanyak itu sarjana, ngerti ya, kowe. Jadi jumlah terbesar penganggur di Indonesia itu adalah kaum sarjana. Lah, kowe kiti, selamat ke Gusti Allah, orang itu melbunggong sing sok-sok mencetak sarjana. sebab pun kowe calon yang anggur. Nak kowe nengkene orang mengkini Al Quran, mengkini ilmu kowe mengkini urep, mengkini nyambut kawe, mengkini kerja, mengkini tandang. Kapan saja sudah bisa bekerja di colke, metus kapes andren isoh urep, isoh nyambut kai, isoh gelak penghidupan. Wang bukti nengko, sing tokoh toko nasionali orang no sing sarjan, sing tenanan gue mengbungkar notok kai. Gue yorana ya, hubungannya insinyur, insinyur arsitek, yorana presiden, yorana hubungannya jani. Orang no sing sekolah sekolah yang kini, ya, sekolah yang kini nganti tamat tapi dengan jiwa yang merdeka, mental yang swasta di gontor dulu di gontor dulu juga ndak diakui di mana-mana tapi wani, Pak Kiai mengatakan yang keberatan dengan kondisi ini keluar, takut hidup eh, apa? apa berani hidup, tak takut mati terus eh, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja kita cerita gue. Eh, di balik nih pak, kita dorong apa lagi bang tua-tua? Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Waalaikumsalam gue. Kamu jangan ditipu oleh-oleh sekolahan-sekolahan, oleh formalitas-formalitas sekolahan, sekolahan, dalam ditipu dalam mati gue. Rumah samu sopo toh singarin SD gue 6 tahun lagi ya sopo. Gue karangan gue nek SMP 3 tahun jur SMA 3 tahun ku ya mingkarangan ku padha karo kowe terus sedina kudu 8 jam ku mingkarangane dokter sing marake wong do yang ya mergo manut dokter kuwi kok doktere dhewe ki ringkih ngono lho ha pesantren kok ha terus kapan le salat malam kapan le tirakat saya ini nyun sewu lho ini Mbak Via tahu betul lah saya saya Mangan raceda turune raceda Pus petang puluh tahun keliling Koyong ini acaraku mesti nganti esok Tadi malam sampai pagi kemarin malam Empat malam berturut-turut sampai pagi terus kok saya Sampai rumah juga tidak tidur kok Sampai rumah juga ngantar anakku kunang asrama Kelas apa segalaan terus aktif Baru ku turunnya kapan Loh turun ku, ah, aku kapan-kapan tak urui carane Tak ada carane Gitu loh, situ tadi cuman saya Enggak enak di situ ada hati sayangilah paru-parumu ada tulisan saya jadi aku tidak merokok atau tidak merokok soalnya ada poster mau, maunya aku juga ya, menghormati meskipun uh, mesaknya seperti paru-paru ini rusak oleh rokok itu loh mesaknya sebab nek rokok wani-wani merusak -wani, paru-paru aku tidak sikat teman saya orang wani sepatang pat, puluh tahun rawani itu tak ada aku aku mengganggu teori zam-zam zam-zam itu Aku kim loroh rung tahu op namo pomeneh loroh pawai ngumbini di kolgin siji loroh pawai loroh weteng yo ya di kolgin ngelui yo ya di kolgin serak suaroyo ya di kolgin pokai di kolgin tak gaya air zam-zam ya zam-zam ya zam-zam ya zam-zam zam-zimmi zam, zam, zam-zimmi gunu bi aku, biasanya gaya rumus-rumus dewi. Allahumma tuhno Allahumma tekno Allahumma nek butuh ono oh Allahumma nek entek ono oh macam nah, tu. Wis ngono wae, pokoke sing penting atine ikhlas karo Gusti Allah. Apa wae dadi apik ketiban cecak, amin, rezeki. Ngono, nyetir ngantuk melindhes kucing, rezeki. Bismillah, ngapura kucing, ngapura bismillah, gitu. Pokoke optimis husnudzon kepada Allah. Kamu bangsa yang besar, bangsa yang bahasanya saja melebihi semua orang. Ngene iki apa? Bahasa Inggris-e? Bahasa Arab-e? Ora ono. Ngene iki nyekel ta? Nek ngene, bahasa Arab-e? nek ngene bahasa Arab e nah, rasa bagus ya wong arep nginggris ora ono ngene ngene -nge. ah piye coba ono kuwi ning dunya detail kaya ngono kuwi tartil Betul enggak ayatene napa niku wa ah, wa waratil qur'ana tartilah coba kuwi ono ning dunya kuwi rais kuwi ngerti -nge. bahasa inggris kan rais to rais artine se nek ning jowo nek ning sawah pari begitu dinen gabah wis digiling beras wis diliwet sego empat macam piye wong barat ki, ngunok bahasa internasional beras ya rice sego ya rice gabah ya rice pari ya rice, dutup piye lagi ngatur you want to eat rice? yes kai gabah modar ngunok bahasa internasional piye bahasa internasional, bahasa yang terkaya itu ya bahasa Jawa sakoto, yaskutu apa makna sakoto, yaskutu? jatuh apa oh, jatuh dalam bahasa Jawa? jatuh jatuh, Jawa pengen jatuh, tiba-tiba hee? siapa ini? kejelungup, siapa ini? siapa siapa, siapa ini? siapa siapa, siapa ini? siapa, coba dan semua kosa katanya jauh-jauh Jelungup, delosor Adoh toh? Adoh loh, nyelungup kalau delosor itu adoh loh Bunyinya jauh, hurufnya beda Ngeblak, adoh meneh Jungkel, adoh meneh Coba, berarti kita pernah punya sejarah yang dahsyat di masa lalu Yang sekarang Belanda dan Amerika Nyuruh kita meremehkan diri kita sendiri kita ditutupi kebesaran kita mulai hari ini kamu harus pelajari siapa bapak-bapakmu siapa nenek moyangmu apakah kamu pikir Nabi Ibrahim orang Arab rumah kamu Nabi Adam orang Arab iya, no? itu dia mikirnya eh. Nabi Adam kalau orang Arab orang orang Arab itu turunan Nabi Ismail jadi Nabi Ismail dia itu orang Arab turunan Nabi Ismail melumpuk dari orang Arab dan Iskak melumpuk dari orang Yahudi bapaknya Ismail Mbahne Yahudi kat Arab, Nabi Ibrahim kui. Nah saya aku Nabi Ibrahim kerong Mbahmu tu wondi. Eh, doleh ono di Quran ada, di bahan-bahan sejarah ada, babat-babat dan berita-berita ada. Kui senjungu ngobong kayu senjungu ngobong kanjeng Nabi Ibrahim kui, kayu opo kui. Kui onone ne orang neng Burma yang neng Jeporo. Wow, oh, kaya banget kentak tutui pokoknya ini loh, aku orang ngerani biaya-biaya ini suatu hari terbukti Nabi Muhammad orang asli Arab jansu loh ya jansu loh kaya kaya kelakuannya duduk kelakuannya orang Arab loh kaya anda asor orang Arab itu apa? eh? eh? orang Arab itu anda asor apa? Nek melakukan di lu, yang ini, ini, ini. orang oh, no, Arab itu akhirnya itu kaya di luar kelakuannya, di luar kok duduk kaya kaya duur banget buat Nabi Muhammad orang itu sedengan toh sedengan, ya saya kaya wakaya itu, ya, ya duur Tadi nek didelok-delok iki mencurigakan iki kethere. Yo ning aja nesu aku ora mesthekke lho ya. Ning siap-siap lho ya. Nabi Musa barang kowe siap-siap lho ya. Yo kira datan khasiin kuwi ning ndi saiki kethake kuwi. Kowe aja kaget lho ya nek swaduri tak duduhi lho ya. Kuwi ana kumpulan kedhek sing jumlahe ora berubah sejak dikutuk sampai sekarang. Hasikono dhewe engko kancane kok. Nggeh tak kowe ora duduwa. Pokoknya intinya Ya Allah mari kita bersyukur Orang yang gede-gede awak Tapi tidak benar kalau kita rendah hati, rendah diri Tidak benar kalau kita minder dong Maka pesantren ini Kemanapun saya pergi Saya itu selalu kagum dan bersyukur Lalu kenapa yang ini ada pesantren gede? Kan ke sini ya mati no pesantren ini Ini ampun nih pesantren dari sekolah-sekolah Apakah pesantren ini tergantung sama pemerintah? Belas orang Sekolah tergantung apa? Tergantung Jadi pesantren makanya kemarin waktu diskusi di mana itu di tron apa di lorin itu saya bilang loh pesantren kok mau menyesuaikan diri dengan pendidikan modern orang kabeh sekolahan kabeh universitas nindunya aku sok sok dati pesantren kabeh orang kue ini yang diparani malah kowe mundur kabeh ini sok sok dati pesantren mulai ini ini international school boarding school aku lak menggaya janjana aku yang mengmondok gaya ini yang seragen boarding school Jakarta boarding school gadel hari-hari jalannya oh Mondok Mondok <tik> boarding school ini coro Jawane, ini Lah kok pondok ini e minder masa depan dunia itu pesantren jadi pesantren tuh orang mungkin mati wis kuih mesti itu sudah milih Allah jangan khawatir di Madura itu setiap RT ada musola, setiap RW ada masjid, setiap kampung ada pesantren. Neng Madura gue. Syukur di Solo suatu hari begitu perkorono seng aliran ABC. Ben waar apa, apa Solo kok? Solo kicauan gue dungunukui. Solo ke orang ngeyel jogja jenenge. Solo kine ngeyel, bang Solo kine neng jogja iki pokoknya neng wong dur kalah karwo ngisor tukang becak tabrakan karo motor sing kalah motore, motor tabrakan karo mobil sing kalah mobiline nek yo ja ngono kuwi nang kene ora kok. Nek nang nang kene ya sing salah sapa, sing bener sapa ngono. Aku tahu kok duwe kanca dia aku diterke nganggo mobil ditabrak becak njur becake nesu. Nek nang Yojol kan mentang-mentang duwe mobil ngono kuwi to. Nang kene orae mobil malah dendam mentang-mentang becak ya kuwi. Ngono kuwi malah wong Solo piye to iya ngono. Jur rumah samamu nek kowe mecak mesti menang ngono piye. Rumah samamu nek melarat Solo iso ngomong ngono Ah Solo kok. Nek laskare di bawah 100 di Solo jenenge. Solo iki Abu Bakar Baasire. Kudu Habib Sae, kudu laskar abang pira ijo setengah abang pira setengah ijo pira banget. Tur ya secara produktif kudu ana tawur-tawure sithik-sithik Solo kuwi kan wong landoe gumun. Nek Jogja kuwi lak nggone Londo le haleha, njur ngombe wedang, njur jog ya. Di jog ya anu gitu dene di Jogja. Ngono kuwi nek Jogja, nek Solo iki lagi jago nang ning Jogja kuwi njur dikandani Solo ngene, so. Loh. So. Kan jaluk nek wong barat gumun lak so ngono kae. So. Loh. Ah ngono kuwi terus dadi solo. Oh, ketane. Lagi krungu kowe. Aku ini melem pelajari asal-usule sembarang kuwi tak pelajari kabeh. Nabi Nuh kuwi tak pelajari kewane opo wae, tak pelajari kabeh. Kuwi nganti sebabe sapi kok nek mlaku geleng-geleng ya aku ngerti kuwi. Kowe lak ora kowe iki jadi Nabi Nuh itu waktu wajudut peradabane sangat tinggi. Kamu pikir mudah mengangkut binatang Semua macam binatang di satu kapal Kamu pikir bikin teknis Kurungannya aja Susah banget toh. Belum lagi manajemen antar binatang Belum lagi menghindari populasi Jangan sampai ada yang hamil Betul enggak, betul enggak? Lanek sampai hamil Beranak pinak Tenggelam kapalnya jadi ada manajemen yang sangat canggih, teknologi yang sangat tinggi, dan ada yang paling luar biasa adalah semua alamat, alamat ala, alat kelamin binatang binatang yang jantan dikumpulkan di satu ruangan. Oh nuh, kelompok kita dijijikan copot sih lagi melbu. Oh nuh, tenan gue raperca ya Rono DW. Wes, ikinnya oratik kelompok gue mau nganuin gue mana mana ini kerem kapal akhirnya begitu sudah reda kapalnya mendarat lagi baru pelan-pelan antri dikumpulkan untuk mengambil alatnya masing-masing ini gareng gandeng kewan aja mene kok kewan wong solo ini antri angel jadi akhirnya sing melayuni banter dewi itu gede dewi kuih jeneng aja ran jadi juara wah melayu ngono kaya itu gede-gedewe nyer sapi lagi metul loh gada-gada wah wow, gede banget Ah sejak itu sapi nak melaku keleng keleng. ayo pen apa ya pengajian kudunya isi isi kur'an hadis resmi yorah ya sosok ngini ngini kibar nak orang raseneng agak ya sok-sok nak kuerung mikir hutang. Jiseng arap-ngarap pi hutang ok. Gue pi rumang samu. Gue mending cari pena. Jiseng arap-ngarap pi rumang samui. Karu meh sameh semik, karu sesuk piye bayar, sesuk piye bayar. Allah huakbar. Sampai di sini ada pertanyaan, ada respon atau apapun. Atau dari bapak kiai mungkin beberapa hal supaya saya tidak terlalu apa, tidak terlalu ngoyoworo. Tanya jawab, oke, okay. dari Pak Kiai saya mohon ada respon, nanti kita mempuncah dengan Mbak Novia dan Mas Imam. Nanti tetap saya kasih satu ndang kok. Berapa tau? ndang ya. Ini ndang dengan gagasan yang baik. Dalam di kontor dulu, Nyun Sewu sebelum ini, di kontor dulu didatangi pemerintah disuruh mengubah kurikulum ceritanya. Karena di Gontor itu 70%, menurut pemerintah 70% pelajaran agama, 30% pelajaran pemerintah di Gongkong Malik, 10% pelajaran nasional umum, sing 10% pelajaran agama. Pak Zarkasi, Pak Kiai menjawab, waduh, di sini nih semua pelajaran agama ya Pak. Terus dari pemerintah, lah itu ada aljabar, ada ilmu kur, lah itu pelajaran agama. Loh, kok pelajaran agama? Loh Pak, pelajaran itu untuk disebut pelajaran agama atau tidak, itu tidak berdasarkan materinya apa, tapi berdasarkan cara kita melihat dan menyikapinya. Kamu boleh belajar matematik, tapi kalau kamu belajar matematik mendapatkan kekaguman kepada Allah yang maha, tidak terhitung karya-karyanya, maka pelajaran matematika menjadi pelajaran agama, meskipun kamu ngaji tapi kalau niatmu bukan niat untuk mendapatkan rido dan kata juban kepada Allah maka dia menjadi pelajaran sekuler kan gitu, nah jadi dalam pengajian ini, nah ini mudah-mudahan itu tetap disadari terus-menerus, itu ya karena ini kan bagaimanapun yo, anak putunya gontor lah, itu ya dan gontor itu, ya N.O. ya Muhammadiyah kabeh bareng-bareng kalau gontor. Gon gontor itu asal-usulnya namanya ngon kotor, maka dibikin pesantren gontor karena wilayah di situ tuh nggon kotor. nah Indonesia saiki ya nggon kotor. Mulane nggaya pesantren mergo kuwe sing sedelat meneh tugas resik-resik Indonesia. Ngoten nggih. Siap ya anak-anakku? Siap ya. Siap ya? Sip. Jadi wali kota, jadi pengusaha, developer, tukang ojek. Lah oh, ora gelem sing kuwi, ora gelem. Pak Kyai monggo Pak Kyai. Ada yang direspons, saya kira 1 2. Saya Tertarik dengan Satu pemikiran Bahwa tadi Nabi Ibrahim ini sebenarnya Dengan nenek moyang Kita ini tua siapa <laughs> Karena saya Baru saja mendapat satu Satu informasi Tetapi belum saya Tabayunkan betul Bahwa menurut data menurut dari bukti-bukti itu banyak bahwasannya sebenarnya candi borobudur itu Islam candi prambanan itu di situ ada tulisan lah ilah-ilallah di situ ada yang menemukan begitu tapi saya belum membuktikan nah, dari tadi penjeringan mengatakan bahwasanya Jawa ini mempunyai satu kelebihan dan juga mungkin tadi ada kaitannya lebih dulu dari dari Arab ini atau lebih dulu dari Nabi Ibrahim ini mungkin agak bisa diperjelas lagi diperdetail lagi tidak apa-apa nanti sampai jam 1 juga boleh <tik> <tik> terima kasih yang saya tawarkan kepada anda itu sesungguhnya bukan Ibrahimnya bukan Jawanya tapi sikap untuk bijetihat sikap untuk mencari sikap untuk menemukan dan itu semua itu semua sedang dalam proses Mas Yomborobudur jenisnya Borobudur kiyoskabegi sarwa islam Yomborobudur kiyos jenis Sleman Sleman jelas Sleman tuh Mas saya Sleman salaman salam macam-macam lah dan banyak situs-situs yang Borobudur ya Kediri lebih parah lagi. Tuh. Kediri itu, Joyoboyo itu sampai sekarang kita tidak pernah dikasih tahu oleh sejarah-sejarahnya bahwa Joyoboyo itu seorang pemeluk Islam yang teguh. Bahwa beliau itu punya seh, empat seh ada dari Persia namanya Ali Shamsuzhen, terus ada dari Roma, dari Italia ada dari Baghdad ada dari Istanbul. Itu gurunya Joyoboyo. Jadi Joyoboyo itu seorang muslim belum lagi gajah mada segala macam tiba cuman memang akan dibantah orang sekarang. jadi tenang-tenang wae, Mas. Ini kan yang terjadi sekarang innahum yakidu makaida. Ini dunia sedang menyembunyikan menyembunyikan Jawa. Dadi koe Jawa iki nek dibiarkan tahu siapa dirinya iki rono sing iso ngalahke. Coba cari buku Man of Java, sampean cari buku. Anda akan mengerti wong Jawa sak tenane kui biyen nang dindi ki ora ana wong wani karo wong Jawa. Dadi misale zaman perbudakan di abad-abad tertentu, itu mereka kalau menemukan bahwa di antara budak ini ada orang Jawa, mereka tidak mau langsung dilepas. Dene nek karo wong Jawa rawani memperbudak. Gitu lho. Kenapa mergo wong Jawa ora gelem didandasi. Nek kowe ketemu wong Jawa, pethukan kowe kudu ngapurancang. Itu seluruh dunia tahu itu ya tapi banyak sekali lah bahan-bahan tapi saya tidak akan bisa mengelaborasi ini dalam dalam kesempatan tapi intinya mari kita himpun bahan sebanyak-banyaknya saya tidak yang dimaksud Jawa dulu Jawa persis kayak saya iki lo ya Melayu kayak Jawa, Sunda kayak Jawa Jawa sebelum itu, sebelum sekarang Jawa masih begitu luasnya Mungkin Jawa ini oleh orang Melayu disebut Melayu Oleh orang Sunda disebut Sunda Jadi Sunda Wiwitan, Sunda Len Segala macam itu dengan Jawa Dengan Atlantis, dengan Lemurian Itu sebenarnya sama Bahkan Ingka Maya itu tulisan Jawanya juga banyak yang di Peru sana Dan seterusnya Ning aku orang gede-gede ya, ya ini, ini pancen turunan ini orang gede Turunannya mengerjain, kue lagi ora percaya diri, kue dia dan penipuan dunia pertama itu sejak dua milenium yang lalu ketika Nabi Isa lahir. Begitu Nabi Isa lahir, maka orang-orang Yahudi mulai merasa tidak terima. Maka kemudian orang mereka sudah punah Nabi Musa dan sudah mereka yasa macam-macam. Ko Nabi nabiannya, sing ampuh bayi, so ngomong barang, randui bapak barang, gitu wah ini so saingan, ini kalah, ini Jokowi, ngono, ini kok Jokowi itu akhirnya mereka menyalib Isa memfitnah Isa dan menyalib Isa meskipun Allah menyelamatkan dengan mengangkat naik ternyata setelah Isa disalib singkat kata ternyata luweh kondang meneh kan biasanya wongi nek di aneoyo malah luweh kondang luweh menyolok maka akhirnya direkayasa 37 tahun setelah Isa mengalami kenaikan atau disalib, kemudian diciptakan mitos bahwa Isa itu ojo datengin nabi kayak nanti nabi kayak saingan karu nabi Musa, yuk diumumkan kayak Gusti Allah, ya naik Gusti Allah, akhirnya disitulah mulai ada mitos bahwa Isa itu anak Tuhan, terus Maringunu dia Menjadi juru selamat, itu. sejak itu orang seandunya kapusan, nganti saiki ini orang Amerika ini kapusan, orang ini Eropa ini kapusan, kapis. oleh rekayasa Yahudi pada waktu itu. Yang ngelawan, Hitler kalah, Bung Karno kalah, semua Pak Harto kalah, Pak Harto itu ngelawan, Bung Karno ngelawan, kalah, kapis. nah saiki saya ini dulu pinter, gitu kayak saya ini seharusnya sudah mati kemarin-kemarin, karena aku sok buka ngini-ngin ini. Bom Bali tak buka jane yang ngebom kain ini ngene tak buka aku yo jurut ditembak barang Ini kan aku ampuhku kan bergaku no, no. aku ra ono ngono nek aku iki cetho ono gitu kan gari ditembak ana aku ra ono sing disangka saya ternyata bukan saya aku iki mung layangan aku iki mung mung ae mung dudu lah dadi sing dianggap aku iki jane dudu aku kowe ora ngerti jenengku sing asli ora ngerti susuk kapan-kapan tak buka nek Gusti Allah ngidin oke okay, macam-macam ini mas beritanya, uh, itu berarti ini sebenarnya pesan Allah supaya kita tidak berhenti sampai di sini silaturahminya. Kita harus terus-menerus membuat satu kerjasama. Halako seperti ini, wong Solo, Jogja, cerdak aku insya Allah, insya Allah tak waktu untuk, ndak usah geden-geden ini, orang rasa geden-geden ini rapopo, orang karu kiai kancing ya rapopo. Gitu loh, kiai, ono kiai kanjeng aku lebih bahagia. nah kalau sampean sana setiap tanggal 17 gitu karena acara kita tanggal 17 di Jogja saya sama kiai kanjeng itu, itu seperti ini loh, Nek aku mendungo dengan Gusti Allah orang, orang selawati Gusti Allah ya begah ngabul ke ya kan? ya kan? nyon ngapun kan? kalau aku ngundang aku yang sengoro isu kalau aku ngundang kiai kanjeng aku mesti tegak lebih gampang tuh kuih Catet aku nek kowe selawatan kuwi mesti kabul. Lah ngono kuwi lho, logikane mengono kuwi. Lah rumangsamu aku kon rene ijan jur kon nyontong ijan 3 Asu ya ngono. Nah, Ayo ya, ra iso no yang musik parah. Oh, aja nesu tho aku ngomong asu aja nesu kuwi dudu pisan dudu elek wong buktine reaksinya gembira gitu kok. Ya, itu cuman kebudayaan dan Anda jangan salah sangka tuh wong asuki ya ora elek ya Asuki ora asuki apik, asura dosa, asurana sing mlebu neraka ya toh. Ngitu. Dadi ora apa-apa ngomong asu asuki iki ora apa-apa. Asurana no sing Asune dheweki sok-sok malah anu malah sambat aku. Jane kula iki salah Cak? Lho maksudnya biasa suh ngono? elek mesti di pengen anggo jeneng kula niku pripun Ayah kuwi mulya mu ning kono kuwi suah ngono Merga kuwi gelem ngalah dinggo ngelek-elek wong mulo kuwi mulya ning ngarepe Gusti Allah kowe iki kowe iki garise iblis kae yang ngono Iblis kuwi malaikat senior jenenge kanzul jama al khasi ar-raqi as-sajid merga atine kuat malaikat yang paling berpengalaman Jibril adalah salah satu stafnya, maka dia yang ditugasi Allah untuk menjadi intel dan menjadi protah antagonis. De dikon pura-pura nyembah Adam, dikon pura-pura ngelawan segala macam supaya menjadi sparring partnernya moral manusia. Kalau ndak ada iblis, kowe ora terlatih, nek orang ana setan kowe ora terlatih. Kowe dadi canggih, dadi tangguh mergo ana setan dadi kowe karo setan rasa benci karep mergo kae nglatih kowe ngono nah, termasuk pemerintah Indonesia itu kan berperan sebagai setan. Untuk melatih kowe ngono lho. Ben moralmu kuat, ben mentalmu tangguh, maka didatangkan pemerintah Indonesia. Nek lunga kaji, kowe dikon bayar piro yang mesti gelem ta? Iya ta. Ning kono fasilitas elek opo api ya kowe ora sambat ta sebab itu untuk menguji kesabaran dan seterusnya kan gitu tapi pemerintah itu fungsinya persis nah, gitu kan dan itu tidak jelek loh memang dia berfungsi untuk melatih kita untuk menjadi sparring partner atau lawan dialektika kita dan kita memerlukan itu cahaya memerlukan kegelapan untuk menjadi cahaya nah rakyat Indonesia adalah cahaya pemerintah adalah kegelapannya kan gitu Uno ya kira-kira. Nenekin ape ora ta ngomongene iki. Nek pemerintah nesu berarti bodoh ya to. Dia tidak mengerti dialektika. Mulane kowe wis ora apa-apa kowe nyolong apa-apa. Oh, ora apa-apa rakyat Indonesia dicolong semono kae ngapura kok. Oh, ora masalah nyolong kana kurang. Hey, coba. coba, coba. Sopo bar iki presiden e bojomu apa anakmu apa apa sakaremu kana. Ora masalah kowe PPN lak-laken mut-muten Indonesia iki. Rakyatnya mandiri ora masalah kok, tenang baik. Ning nek sesuk Petor Sikilmu wis jancambat nang aku <laughs> kan. ya Allah seneng aku karo dul dulur-dulur solo isen cangkeme ya kaya ngono kuwi ya. Padha aku ya toh. Oke, okay, kita puncaki dengan apa ya, Mbak Mbak Via? Kita bawain Mbak Via biar bawakan satu lagu yang yang yang apa, Mbak? Sebelum cahaya. Oh ya oke okay. ada 2. Satu Gelandangan dia junggayo. Oh ya. Aja aja ngono Ya sing membawakan lagu gelandangan ya harus gelandangan yang asli kan ya. <laughs> Bu, niki niki nggih kula tepangaken niki Mas Islam. Ini kok Mas Doni niku Don iki ben yayi mantep ben ora nyangka kowe iki wong alim kuwi bukan klambimu jecer kuwi sak awak tato kabeh kuwi Mas. Tapi alhamdulillah melu kayak kanjeng gue injer saya kira jen alim kayak ngingus kadung tatuan kena sembayang bingung kayak sah poy raya budune nak kaya. kayak ayo piye ya oke nampak Islamian tau saya keng delanggu nenging kayak Ustad nenging kayak guru mulang Mas Imam nenging masa Allah tanki noyong ngopotan kenoki niro nasiding diarani bahagian nengjane sedih banget diarani sedih nengko emesam-emesam yeah Bukan soal utang, niku soal, niki poso. Mas, Masimam tuh ahli puasa. Jadi tidak hanya jarang makan, tapi juga tidak kawin. <SILENCIO> Belum kawin. Dan ini teman-temannya sudah tidak sabar, mam. Nganti kapan kau menguyah-nguyuh, tok. Mungkin Monggo kue sosok dan akhirat kita kue barang siapa tidak melakukan sunahku jari kanjeng Nabi itu walai samini terus malaikat sopukun nek orang rabi-rabi sopukun so, nek mati orang tak dusi malaikat ngomong nunggu terus imam menjawab kulo adus dewe <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, oke okay, yang pertama apa mbak Fia ya? sebelum cahaya ya atau keluarga cemara ibu-ibu masih ingat Harta yang paling berharga. Oke, okay, ya keluarga Cemara, tapi nak keluarga Cemara toh harus kita sempurnakan dengan tola al badru alaina wis wilayah. Ya, kita nyanyikan bareng-bareng ya, Mbak. Monggo, Mbak Nevia. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluar <questionnaire asthma> kalau nanti longgar waktu saya saya pribadi itu ingin Mbak Via menyanyikan lagunya yang lagunya Mbak Via benar dulu karena beliau ini sejak umur 7 tahun sudah sudah aktif uh, nyanyi tapi setelah TV koyo menuku iki jur ya wis lah ndelok nek aku nganti ning TV nasional aja lah ade TV wae lah sing lokal-lokal wae lah nisa desa wae Jakarta wis koyo ngono kae masyaallah wis ora ngerti wis wis Ono ono setan batu gana ono, wes macam-macam bersurah karu karuan wes, wes bingit-en aku, wes aku neng di Sondes Jawa, wes aku tak melunapikitir way lah di pinggir-pinggir jalan lah, wes bersurah karu karuan Jakarta Ki Mas Allah, yo ya, tetap tak tenggak kape, tapi KB Alhamdulillah tetap punya potensi Husnul Khotimah, gih KB tak tenggak kape. Nyun Sewu PKS persidene kecekel Barkio no presiden anyar langsung tekan nanggon aku sak kabinete wong 40 Mas Anis, Mata. Terus barkuwi Demokrat Mas Anas Urbaningrum tertangkah tiga hari kemudian langsung ke rumah saya. Jadi Bar Anis, Nur Anas aku saiki ngenteni anus lah kok nanggon aku ngopo apa mencari perlindungan ora aku iki ora Arab melanggar hukum aku iki nyiap ke menungso ben siap ngadepi apa wae naik kue bener kue siap ngadepi bener naik kue salah kue siap ngadepi resiko neuwong salah aku sering nyelamat orang nyelamat kue ngancani uang sing barmateni uang barmateni warotuane sakitnya Melayu nanggon aku orang Juru orang njur tak lindungi saka polisi ora tak serahke nang polisi ning sadurunge tak serahke nang polisi wis tak bangun se atine. Bawa nek kowe iki gelem dihukum mergo kowe salah berarti kowe nglakoni barang sing bener. Salah plus dihukum sama dengan bener. Ngerti nonton? Nek salah plus orang dihukum berarti salah pangkat dua Nah niku nek matematikane. Leres mboten? Tadi konco-konco sing ketangkep ketangkep, nih, gue SMS. Alhamdulillah, selamat Anda sedang menjalankan kebenaran. Nunggu, terus kayak asu sampai hari. Nunggu, dijawab. Gitu, semis-mis kayak ayo bener, tanggunglu, ya tapi mereka seneng, hatinya menjadi gede gitu loh. Ya, kabeuwong tuh salah, kabeuwong tak tak buru ipi carane. Gue termasuk Pak Antasari, termasuk banyak narapi dan narapi yang saya saya temani, termasuk yang disebut Nabi Palsu Pak Mosaddegh itu ya tak kancani, yang tahanan tak kancani, tak rangkul, jenengan itu salahnya luru Pak Mosaddegh, apa saja apa saja. Nomor 7, nek jadi pemimpin itu melayu ini aja banter-banter, kudu didelok, pelayu ini umatnya, rakyatnya, sepiro, kue aja banter banget, kue kudu menyesuaikan diri, sedikit lebih banter dari umatmu. Karena kue kebanteran, nginiki akibatnya jenengan ditahan. Nomor lurus ala sampean iku dadi nabi kok kandha-kandha. Kula niki mpun suwe dadi nabi menengah ae aku Kok malah njenengan niku malah kondo-kondo ngono. Terus dhek misuh-misuh meneh kurang ajar sampean kurang ajar. Lho aku iki wis menahan diri ora kandha malah sampean kandha ngono. Ya tapi sampean ewangi aku Cak nanti di pengadilan nanti sampean jadi saksi yang meringankan. Ora usah kuwatir. Kabeh tak ewangi ning donya iki tak ewangi kabeh. Terus bareng gue semeh wayai, kaya cak jadi enggak bantu saya di pengadilan untuk jadi saksi yang meringankan apa saksi ahli. Gini loh, sampaikan kan Nabi. <SILENCIO> Nabi itu megang nubuah. Nah Nabi itu jumlahnya berpuluh-puluh ribu. Tapi Rasul jumlahnya hanya 25. Karena tidak setiap yang punya nubuah dikasih risalah. Nah yang dapat nubuah dapat risalah itu hanya 25 jadi yang Rasul tugas Rasul dengan risalah itu lebih tinggi fungsi keduniaannya dibanding para nabilah untuk bisa bisambelan nabi yang pegang nubuah harus orang yang pegang risalah laku lho niki nginteni risalah ora teko teko nganti saat ini Orang teko-teko tak enten-enten ini nak bungir. Orang noyo kertas sekolah langit nyono kaya. Orang teko-teko hati aku rai songe wangi aku aku agung untuk jabatan rasul yang itu. Ya seorang bos yang penting tak seneng lihat ini kabel. Jadi profesi saya bukan ustadzkan siapa-siapa lah. Kulonikimeng menganggap diri saya ini profesinya gede kreatini kabeh wong sopawai wong bener wong salah dalam posisi apu tak gede kreatini supaya dia punya harapan dan optimisme untuk berhusnul khotimah ngerti eh, eh? ini kinten kinten ini lumayan gitu saya ngerti ini eh saya sangat ini eh ya jodh gana ini-gini aku ya aku ndak sasa ini iklan sasa ini terus Sebelum Mas Imam ma terakhir sekali supaya saya tidak lupa janji saya. Tadi kan saya ngomong segi kan, beng blasur Ki Ono Ustad, Ono Kiai, Ono Habib, Ono Gus, Sapiturute dijelaskan lagi sedikit, Oke, saya. Okey, nomor siji saya ingat ingat lagi nih. Nek Ono Kiai lahir neng Kenegi. Kui saya angkat dari Kiai Wang terlugu siapa? Santri nih. Seng seng yang meridoi dan mendaulat Imam menjadi Imam itu siapa? makmum, apa ada imam mengangkat awal Dewi, nyurdae milih makmum ayo kene makmum, kene ayo ini makmum ayo kene, ada yang mengatakan ini ora, imam adalah orang yang didaulot oleh makmumnya, dipercaya untuk menjadi imam, nah sekarang sudah terbalik, selama ada kapitalisme dan industri ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang dari atas itu sing milih dudu umat, sing milih pemilik modal, sing duwe TV, sing duwe alat produksi. Sapa dadi ustaz, sapa orang ning RCTI, TPI sak piturute kae sing nentoke dudu umat ning sing duwe TV, sing duwe duit, berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi ustaz karena bisa jadi ustaz itu sing santri, santrine, sing ngakoni umat. Ning aku ra nyala nyalah nyalah-nyalahke aku meng njlentrehke siji ya. Nek ustaz kuwi ning Islam ya ora manut kuwi. Dalam syariat Islam, wacana Islam ustaz kuwi ya ora ana hubungane tho karo Islam kuwi? Ustaz kuwi meng sebutan Pak Guru ngoten nika lho. Pak Guru ku, pokoknya pokoke sing pegaweane mulang ngoten nika. Hasan iki mulang maling bareng ya ustaz tho? Opa kau iwang mulang kok? Gimana? Mulang sarak, mulang apa wajah ya, ustadz takui? Jadi ustadz itu jangan dibesar besarkan, karena yang penting dia muru imbu, muru iopo. Nah, jadi kalau ustadz kemudian dilokalisir menjadi seperti seorang yang alim soleh, nah, salah. Opa mana penggaweannya ustadz kini nasihat iwang terus. Ono caci lek, dolanan ini sarwetnya dikei hadis coba ana caci lek kerengan ngono kuwi terus gelut njur ana ustaz teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi. oh Oalah oh caci lek ya dikai hadis. Ki ana kucing mlebu peceran wis di hadis. Wahai kucing. Sesungguhnya an-nazafatu minal iman. Ya piye iki kuwi dudu ustaz kuwi wong pekok kuwi ya. Ngono ustaz. Nak ono kucing melbu peceren, apa senkutu kok lakon ni? Kue melbu ya yerah, kucingnya kok jupok, kue melu kotor apa apa, terus ngok kucingnya kok dusi, kok kayak ingombi, kok kayak imangan juru kue dw pisokaratus. Nah, uang lios yang delok jurnur, kok kue kotor, lu ora kotor kui merganulungi kucing, itu ya, itu orang juru kucingnya tiga ihates. Saya ini kayak kahat dia saya, wajan. Ustaz itu tahun doh no, apa, way mesti juru ustaz tu nganggungin dia oh, Terus, gini ya, menurut Rasulullah saw. Saya menunggu wajan, kita jadi kanjeng Nabi Dewi risi kalau ih ih ih. Kanjeng Nabi Dewi sok sok sambat lah, jangan kok kau yang menutai ya umatku, kau yang menunggu Sok sok, ya saya tu kan yo ya, kahwang lah, yo ya, pingin toh sewanenganjeng Nabi saya tuh ya pernah sowan sekian kali, terus salah satu yang saya sowankan itu minta Rasulullah membimbing saya supaya aku ini jelas N.O. Pak Muhammadiyah soalnya aku ini sekarang N.O. suwe, ini seorang dipercaya mereka dianggap Muhammadiyah wong Bapak Nibian Masyumi Nah ning aku ning Muhammadiyah tak ewangi lho milat 100 tahun Muhammadiyah tak ewangi opo tak ewangi kabeh ning dusaku ning jukca tak e PP Muhammadiyah tak ewangi ning kae tetep orang percaya wong kanun selawatan nek mesti ya rodo en Akhirnya aku takon Kanjeng Nabi kula niki saene niku mlebet NU napa Muhammadiyah ngono kuwi aku iki takon tenan Kanjeng Nabi Soalnya e aku wis didesek terus karo eno Muhammadiyah malah reaksine Kanjeng Nabi ini aku ngeten NU ki opo to nun ngono kul ra ngerti NO, sing kaya jenengku maen apa kae niku Muhammadiyah oh Muhammad ya ngono kuwi kan Nabi ki ya urusan karo NO Muhammadiyah ning kuburan ning alam barzakh ki ya ora ditakoni NU NO apa Muhammadiyah iki kowe iki rasa pekok-pekok kerengan mergo kaya ngono kuwi sing benderei gontor iki ya ta ya NO, ya iya NU ya ya Aku ngancani N.O ben N.O ne tenanan, ben dadi wong Islam sing tenanan kaya Nabi Muhammad tenanan ngono tho. Aku ngancani Muhammad, Muhammadiyah supaya Muhammadiyah menjadi jalan untuk memuhammadkan diri. Kan gitu kan. Mulane aku njur gawe kelompok studi di Jogja yang keliling ke masyarakat tak jenengi Nahdlatul Muhammadiyin Pengurusnya Muhammadiyah dan NU, dua tokoh, beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah ada di Siji Menurut saya, tenang saya Dan tidak boleh jadi organisasi dan harus soan kepada pimpinan NU, harus soan kepada pimpinan Muhammadiyah Iki orang Arabnya ini sopo-sopo Kita itu pekerjaannya ketemu ayam, ayo dadiopitik dadio singapik Ini tau? Ketemu bebek, ayo dadiopitik singapik, ini pun bagaimana kula Maksudkan loh, kula ini menguyah Ketemu panganan, ki ni kurang asin tak kaya ih, naik kurang bulat, ni kurang lagi tak kaya gula mengatakan ini gula ojen yurutku tahu kita kalau aku cak nun pro gaduh-gaduh apa apa perlu lotek apa apa tengkleng Tengkleng apa tengkleng apa aku iki aku iki apa wae kabeh sing apik iki wis tak kei ngono wae lah mosok ngono ki di Indonesia saking bodohnya negara saking bodohnya undang-undangnya peran-peran yang seperti itu malah tidak mendapat tempat dan tidak diakui sebagai warga negara betul tidak? nek ndolek presiden kudus saka partai tengkleng apa partai sing-sing apa tempe penyakit apa rawon setan apa Tim lo iblis lah sing bagian Uyah, bagian Kemiri, bagian Godong Salam, ki orang itu orang itu enggan. gitu loh tujuh ni ngomong singgo yang nunggu panjang loragolek panggonan, tetapi solo gue itu solo ne, independent tidak mendapat tempat yang semestinya. itu ya oke okay. uh, saya itu tadi ngomong mengenai Ustad, jadi nak Ustad Kio ya, orang hubungan agama Islam mas lini itu direkrut oleh Islam untuk menyebut tetuanya. Sing, nek Nek Nek Jawa, aku cenderungnya ki ajar, Wong sing penggaweane ngajari Wong ngajar loh, tutu nga, ngajari tutu ngajar loh ya. Nah, mulane Nabi Ibrahim ki dalam keadaan sedih kan, tiga Gusti Allah hadiah dengan berupa istri yang orang asing, gitu. Tahun asing kan dolek banyurang, ketemu-ketemu Rono Rene, Rono Rene akhirnya tadi saiki niku, cinterni aku cenderungnya hajar, lawong Arab pun cenderungnya hajar, nganti saiki Rono. Yang jenenge hajar itu wong Jawa yang hajar Dewan Toro Yang hajar sopo sopo sopo sopo Jadi saya ibu Nabi Ismail ini orang? Sopo Kita ya Ini orang-orang susik Orang-susik Soalnya, saya duduk wong asing lah Ada orang golek banyak, nanti bolak-balik, bolak-balik ngono Jadi, saya kue sa'i, umroh saya kue kali ee lah Nampak tilas simbah Mbah Putri ya, yang kakung eh yang putri, yang putri itu kuwi mengkemungkinan tapi kan boleh dong kita menyelidiki terus wong kita ndak tahu kok. Kita terus cari bahan-bahan. Saya sudah janji sama beliau nanti kita kontak soal itu, kita email-imilan saya kasih bahan bermacam-macam. Saya tidak mau pamer tapi lambat atau cepat al, lambat atau cepat Allah akan menerapkan kalimatnya wa aqidu kita, karena sekarang adalah zaman inna hum yaki terus nanti Allah waaki tu kita. Fama hilka Amilhum Akan datang saatnya Dan sudah tidak lama lagi akan datang saat Anda akan mendapat pemimpin yang tidak Anda duga-duga Karena gue seorang mudeng pemimpin yang piye Gue gue seorang mudeng yang ngapik, yang kaya ngapok Gue seorang mudeng gue gitu loh. Jadi nek yang seorang mudeng berarti Allah sing turun tangan Ke Gue seorang ne ustad Nek Habib, apakah Habib itu turunan Rasulullah? Set, kalau yang saya tahu Habib itu orang-orang dari luar Saudi dari luar Mekah yang mencintai Rasulullah sehingga mereka disebut al-habib, orang yang mencintai Rasulullah. Jadi justru bukan keluarga Rasulullah. Ning saiki kan habib itu berarti turunan Rasulullah. Jancane turunan Rasulullah ki yo lingecak yo gampang-gampang angel jurmasane aku dudu turunan Rasulullah ngono piye. Wah, anjur aku saya ngomong ngono padha-padha ora ngertine. Wong oh, aku aku ngaku turunan Gajah Mada perangku ya ora ngerti to. Gajah Mada eh biyen nek turu ning pawonku kok ya kowe iki dan seterusnya lah pokoknya itu saya petanya di Jombang nanti tak tunjukin Pak petanya. Gajah Mada itu kapan jadi muslim? Bagaimana Sunan Kalijogo mengislamkan Mojopahit mulai dari Pembikin senjata Mojopahit dulu, Senggaya Kiai Sangkelat, Nagosor Sabu Inten, yaitu anaknya Ki Supo yaitu Ki Supo Anom, dan seterusnya. Setelah TNI-nya diislamkan, baru keluarganya, baru DPR-nya, Dewannya Mojopahit. Setelah diislamkan, baru ditransformasi ke Demak, karena Mojopahit sedang kena bencana lumpur dari daerah Canggu. Dan itu semua yang mengolah adalah Sunan Kalijogo, diasisteni Sunan Kudus. Sunan Kalijoko hidup sangat lama sampai ke Ageng Mangir sampai periode pasca Panembahan Senopati. Jadi Sunan Kalijoko itu perannya belum diketahui orang. Bukan hanya seorang mubalik yang memakai kebudayaan. Beliau adalah seorang negarawan yang luar biasa, seorang yang sakti dan mau turun ke bawah sampai ke bawah-bawahnya dan ceritanya sangat banyak murid murid akan tersebar dengan Delanggu, dan ini nanti saya okey banget muridnya Sunan Kalijoga termasuknya Irorol Gidul, Sarawani, Pie Pie mergau menurut Gusdur, aku sudah takut Gusdur jadi ini loh tak ada di sini ya, kita akan ada di sini zaman Mojo Pahit itu setting politiknya Hindu-Buddha dan TKCG terus ditransformasi menjadi demak, setting politiknya Wali Songo Sampai Pajang, begitu jadi Mataram, Hindu, Hindu Buddha wis ora, Islam ora gelem, Wali Songo wis ora dinggo, akhirnya panembahan Senopati menjadikan Nyai Roro Kidul menjadi backing politiknya. Dan gelarnya juga gelar yang melanggar paugeran Jawa, karena di Jawa tidak ada panembahan menjadi raja. Nek Rajo kiyo koyo mau cepet Prabu terus nek Demak diganti Sultan pajang juga Sultan karena idiomnya dan konsepnya berbeda begitu sampai ke Mataram ora Sultan ora Prabu neng panembahan lu neng Jawa panembahan ora dadir Rajo yang gitu nah karena dia Hindu Budha ya ndak Sutawijaya ini tapi memakai Sunan Kalijogo yang tidak mau maka dia berhubungan dengannya Rajo gitul sampai zaman SBY itu ceritanya tapi sudah saya Resmikan di keraton Jogja Begitu mushaf keraton Jogja kita resmikan Malam itu juga saya nyatakan di keraton Jogja di depan raja-raja sultan-sultan Seluruh Indonesia bahwa Malam hari ini kita Keraton-keraton Jogja, Solo dan semuanya Sudah putus hubungan dengan Nyai Roro Kidul Oh tenang ku resmi, ku, aku resmi aku menyatakan Tak lirik rojo-rojo jebul setuju KB Sob dulu Pak Harto gini Bukano gini aku mengikuti KB Pas Gus begitu aku berhasil menaikkan Gus Dengan proses bermacam-macam Kapan-kapan saya ceritai Tak tanting Gus Iki soalnya Nyai Roro Kidul sampai kutu tegas, Tidak boleh lagi ada perhubungan hubungan mistis Yang tidak bertauhid Gus Dur menjawab Nyai Roro Kidul tenang sampai jauh Zilbaban saya iki <San sous titik> oh alah yo wong Uw, kui, kui, aku wong edan. Abi ngomong tenanan njawabe ngono kuwi. Gus Dur. Oh kuwi cerita dhewe kuwi okeh banget kuwi ya. Dadi aku mbayangke saiki anggere aku nang parang crita si mbayangke, "Oalah oh, nyari rokidul jilbaban." Oalah oh, jan. Gus Dur kaya iso-iso ne uteke kuwi lho. Tekan Tenang wae Cak, wis sae wis jilbaban nyari rokidul. Oh alah. Ya itu itu Habib. Jadi Habib itu pecinta Rasulullah maka pekerjaannya bersolawat. Ada fungsi-fungsi lain dalam kehidupan sosial budaya beliau beliau Monggo urusan para habaib karena habaib a habaib b berbeda-beda dan mereka juga sedang berada dalam proses untuk menuju pembenaran-pembenaran terhadap yang salah-salah. Saya tidak ikut ikut terus nomor 3 Gus Syekh. Pilih. Syekh Maulana itu itu idiom-idiom dari tarekat dan tasawuf ya. Kalau pemimpin tarekat itu biasanya seorang syekh, tapi kalau dia sudah sampai ke tingkat makom yang lebih tinggi beliau adalah maula. Maulana Kalau maulana datang, seh harus diam Kalau maulana belum datang, seh memimpin Tapi begitu maulana datang, sehnya harus menundukkan muka Karena yang paling mengerti ilmu dan makrifat adalah maulananya Nah di Indonesia ini siapa seh, siapa maulana Maulana sudah tidak berdasarkan parameter tasawuf dan kebatinan seperti itu Ini monggo, jadi saya kiki ono Mantu nebak cari enggak nakui jenengnya josé, pemain band Akabian jenengnya josé Abidin, jadi josé higi Yowesano, jowes macam-macam. Dan saya tidak nyalain, ya, saya tidak nyalain. Cuma prinsip Islam itu jangan mendewakan siapa-siapa kecuali Allah. Not even Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tidak boleh kita tuhankan. Jadi kita tidak boleh Muhammad mania, gitu ya, jangan ya. Supaya kita tidak menjadi penghalang antara manusia dengan Allah. Karena antara manusia dengan Allah harus ada perhubungan yang otentik. Ojo nganti ono kiai ustad sopawai yang ngalang-ngalangi hubungan batinmu karo Allah. Nah biasanya ustad-ustad kiai-kiai -ustad, kuih pengen kondang dewe. Akhirnya ya latar fau aswatakum fau ka sautin nabi. Orang hati-hati bahwa Allah melarang jangan sampai suaramu, fungsimu lebih tinggi dari fungsi Rasulullah. Mulane aku ini. Tadi apa-apa tak bubar-bubar ke Dewi, aku khawatir kalau kamu kondang teman Nabi Muhammad Aku tidak rapi anak aku Aku kaya gusdur, saya tadi tadi wali di Jawa Timur, ada ziarah wali sepuluh ke Abdurrahman Wahid Aku sehingga sudah travel Itu, kalau I.O.I.O. Terus ada wali Songo Jawa Timur, jadi wali Songo tanpa Sunan Kalijogos, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan uh, Gunung Jati Di ke petang wali mana di Jawa Timur travel-travel list itu harus ngangkat wali-wali oke banget di Jawa Timur <laughs> akhirnya gue sudah ditimbali karena mbak Hasim dan mereka, dan alam barzah terus itu terus gini deh untuk tau mbak kalau ya apa? kenapa mbak? kon sudah wali gak? kondo kondo aku ya apa? nah <laughs> segitu lah terus terus macam-macam lah jadi teman-teman sekalian Mari kita di pesantren mempelajari madz wali. Apa nabi apa wali? Berarti Anda harus belajar apakah roma, apa ma'unah, apa fadhilah, apa ilham. Anda harus pelajari supaya Anda tidak tertipu oleh idiomi-idiom idiomi idim yang lahir dari kapitalisme. Jadi misalnya kata khilafah. Khilafah ojo dadi WE Hizbut Tahrir tok. Nah, khilafah iki WE kabeh wong kabeh wong khalifah. Prinsipe urip iki khilafah. Engko aku ora melu Hizbut Tahrir berarti aku ora khilafah kalau bisa mbok ada kata yang kita lindungi menjadi milik bersama gitu loh kayak kata khilafah risalah ngono-ngono ki loh iku wae wong bareng-bareng aja kabeh kata sing ampuh-ampuh kok pek ben ben-ben ku loh sing marahi ana dewa dewi ana maharani ana apa meneh ratu raja entek kabeh kata-kata oleh pek ni malah nggawe sing rano artine leto rano artine gitu loh nak raja, ratu, dewan, tak kafe, wali, ono tak wali? Oh ada ben wali. Ki aku kuat terus jelas menaik ono Allah ben. Jadi tolong kita jaga bersama ada kata-kata yang harus kita lindungi untuk menjadi milik bersama. Terus tak singkat, maringunu seh Maulana sudah ya. Terus gus gus itu idiom budaya. Jadi nek neng, neng keraton. Kebudayaan Kiono Raden, nek neng budaya pesantren ada Gus itu terutama Jawa Timur. Jadi nek kue putrane kanjeng ratu apa itu, itu apa? Misalnya Pangeran Haryo Sopo, dua anak, kue langsung anaknya karu tetonggonnya diceluk den. Ngeteh gih, aneh anaknya Kiai neng Jawa Timur lahir procot langsung Gus, luwe ampuh Gus di bangane Raden. Merkonek Gus iki berlaku dunia akhirat mergo ning pesantren. Tetapi Gus itu ketika dia belum bisa mulang ngaji kitab kuning. Nek nah, wis dhek wis isa ngimami enak nge, mulang ngaji kitab kuning barisa kae, maka dia disebut iai jadi nek ana wong nganti tuwa tetep Gus, kuwi berarti urung isa ngimami, urung isa mulang ngaji makanya Mbah Hasim tidak disebut Gus Hasim Mbah Wahid tidak disebut Gus Wahid tapi Mbah Yai Wahid Mbah Yayi Hashim Nyonsewu Gus Dur tidak pernah disebut Mbah Yai Dur gitu ya ini untuk mengerti anunya aja parameternya gitu ya Aki piye kaya gini kaya gini Ah nah terus gini Kiai itu siapa? kalau di Jawa Tengah itu semua orang dikasih kata-kata yang sopan ki sana, itu misalnya jenggih buk Joko Budo ki Joko Budo, Permadi ki Permadi, Jurono Yai si Jawa Timur mulang ngaji neng Jawa Tengah kau sopo, oke okay, ki Yai, ah lahirlah kata ki Yai, oke oh, aku untuk berpergaraan ini ki, kue lali to kata istighosa itu populer kapan mulai kapan maudho khasanah mulai kapan Tausiah mulai kapan jaman 20 tahun yang lalu orang-orang menggakai tausiyah tausiah, khasanah orang-orang aku ngerti lahirnya persisai kapan tak catut kabeh itu tapi kapan-kapan itu berarti kita harus banyak kali di sini gitu ya oke okay. terus apa meneh ya apa meneh ya kiai gus sudah cukup nah kiai haji itu juga khas Indonesia Al-Hajj, itu yang ya Arab pakai juga Al-Hajj Jadi, kalau aku disebut Kiai Haji, aku orang apa-apa yang disebut di acara ne, Kalau orang yang sepanduk lagi, kalau aku tunggu itu Kiai Haji M. Hainan Najib, waduh mati aku, mati aku Kiai Haji, aku ini soalnya orang yang Kiai Haji, aku ini lebih lengkap Kalau saya mengkaji, aku ini salat barang, zakat, bang Jadi, seharusnya Kiai Musolli, Muzaki, Soim, Syahid, Hajj Oh nuh, aruh kau ni sambil mohai mesti siji. Aruh maksa ni mending haji. Doa apa nawa ngorasan salat rasadat juruk haji. Aki lumayan niki. Berarti kaya haji kaya haji kaya menghaji doa nengurung karuan salat, nengurung <laughs> karuan zakat. Nenek gujoneng nengokuwi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapopo mengisi nawokeh okay banget dan saya bersyukur sekali saya mendapatkan forum jamaah yang luar biasa merdeka hatinya, tulus hatinya kita punjai dengan. Kita semua fakir indah Allah. Kita semua orang-orang yang terus harus tawa bil haki wa tawa sobi sober. Kita semua orang-orang yang masih dolim. Sebagaimana para rasul mengaku dirinya dolim. Tidak ada yang pinter di antara kita. Tidak ada yang besar di antara kita. Yang ada adalah kita saling rendah satu sama lain. Dan fakir di hadapan Allah. Maka lagu puncak kita adalah gelandangan yang dibawakan oleh aslinya yaitu Mas Imam Fatawi